Secara pribadi melihatnya pertama peraturan debilitar ini kan muncul sebetulnya semangatnya itu kan islamisasi. Saya melihat ada upaya atau keinginan ya, keinginan dari Mungkin dari segelintir LB Blitar untuk uh, melakukan islamisasi atau formalisasi terhadap nilai-nilai uh, Islam ya di ruang publik dalam hal ini mungkin peraturan ya. Sementara mereka mungkin nggak sadar atau mungkin tidak mau memahami bahwa masyarakat di Blitar itu kan plural. Di sana juga ada non-muslim, ada... Pokoknya di sana kan beragam dan itu tidak menjadi pertimbangan. Jadi lebih melihatnya dalam konteks apa istilahnya ya semangat Islamisasi gitu ya. Jadi menurut saya peraturan seperti ini kan sebetulnya sangat berpotensi memunculkan diskriminasi di ruang publik. Saya kira itu. Kalau saya duga ada faktor ini juga saya kira, ada faktor politis ya. Ya mungkin ada upaya untuk menarik simpati kelompok muslim atau masyarakat musliman di situ. Seolah-olah dengan adanya perda ini pemerintah dianggap mereka ingin menaikkan citra gitu ya. Seolah-olah mereka perhatian atau punya kepedulian terhadap muslim. Padahal sebetulnya kan cara-cara politisasi seperti itu kan tidak sejalan dengan semangat. Kulturalisme sebahagian kebinekaan yang sesungguhnya itu semua sudah sudah jadi bagian dari masyarakat kita. Kalau saya sih melihatnya mungkin ini aja. Selain memang perlu apa ya pendekatan sosial, pendekatan yang lebih sifatnya persuasif. Saya kira mungkin Kementerian Dalam Negeri juga harus turun tangan, karena peraturan-peraturan seperti ini kan jelas bertentangan dengan asas-asas kebinekaan, ya asas yang sudah diatur di dalam undang-undang di mana peraturan itu harus apa ya, mengayomi semua golongan, jadi ya, tidak boleh pengistimewaan terhadap agama atau kelompok tertentu. Selain itu, Pak, ada komentar, kebijakan-kebijakan kontroversial yang muncul seperti ini merupakan kelemahan dari otonomi daerah kita. Apakah Bapak setuju? Saya kira yang utama ini kan sebetulnya penegakan hukum, penegakan hukum secara konsisten ya. Misalnya gini, di dalam aturan tentang pemerintahan daerah, aturan tentang otonomi daerah persoalan agama ini kan tidak diotonomkan, persoalan agama ini kan tetap menjadi kewenangan pemerintah pusat. Itu jelas itu di dalam undang-undang, tapi apros seperti itu kan tidak efektif itu, tidak tidak jalan gitu. Jadi bukan bukan masalahnya bukan di otonominya, bukan di undang-undangnya, tetapi di dalam melaksanakan undang-undang itu sendiri saya kira. Undang-undang ini kan yang harus mengawasi dan mengawal itu kan pemerintah pusat karena itu kan bagian tertinggi kan dari struktur pemerintahan kita gitu. Demikian Koordinator Advokasi The Wahid Institute, Subhi Asari. Saya Wendy Lim.